Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menjelaskan Tentang bagaimana jalan Islam Untuk hanya Islam kepada Allah Seperti yang dijelaskan sebelumnya Bahwa Islam itu adalah Berserah diri kepada Allah Islam ini adalah sebuah jalan Islam ini adalah suatu praktek Islam ini adalah suatu amal di mana kita senantiasa berserah diri hanya kepada Allah. Islam ini tentu mem memiliki berbagai macam aturan jalan-jalan yang Menurut. harus dipatuhi. Nah, di mana muncullah kesininya orang beranggapan bahwa Islam itu adalah agama. Kalau seandainya kita mengikuti pola umum, ya anggaplah Islam itu agama Tapi bagi saya sendiri bahwa Islam itu adalah sebuah jalan Islam itu adalah jiwa Islam itu adalah uh, hakikat di dalam diri Dimana jalan-jalan yang ditempuh oleh banyak orang Sebetulnya dari semua jalan yang ditempuh itu hanya dua Makanya dikatakan di dalam Al-Quran ataupun hadis-hadis Bahwa sebetulnya ada dua dim Yang orang menafsirkannya dengan sebutan agama Tapi saya menyebutnya ada dua jalan Yaitu jalan bumi dan jalan langit Ardun dan Samawa Jadi kalau diartikan agama mungkin ada agama bumi Agama Arbul dan agama Samawat. Lelah kenapa bisa dikatakan begitu begitupun dalam Islam. Jadi Islam itu ada yang menggunakan cara bumi, ada yang menggunakan cara langit. Maksudnya adalah Islam yang menggunakan cara bumi adalah upaya manusia yang ingin mencari. Dan meraba tentang keesaan Allah, mencari Tuhan, disebutnya mencari. Sedangkan Islam yang samawat, Islam dari langit, adalah mereka sudah tersentuh oleh kuasanya sehingga tidak perlu lagi mencari, tidak lagi perlu mencari ridho Allah karena ridho Allah kekuasaan Allah sudah meliputi bersama dirinya sehingga jalannya pun akan terbalik Islam yang Ardun din yang Ardun itu akan menawali pencarian Allah itu dari syariat menuju tarekat menuju hakikat dan terakhir adalah ma'rifat Padahal sesungguhnya sariah atau jalan pikiran itu adalah hal-hal yang terbatas kepada benda dan sosok. Sehingga dalam ibadah Ardun itu masih butuh yang namanya sosok, butuh namanya benda yang dituju sebagai perantara antara ibadah dirinya dengan Allah. Masih butuh wasilah Masih butuh guru untuk Bertanya kepada Allah Ini harus ada perantara-perantara Begitupun dalam tarekat jalan hati Setinggi-tingginya Orang Yang ingin mencapai Allah Dari da dari bumi Naik ke serekat, ke tarekat, ke hakikat Ke marifat Semuanya Tidak akan nyampe kepada marifat Paling tinggi pun Dia hanya akan berkutat di syariat dan setinggi tingginya syariat itu paling tinggi surga mereka adalah surga wanita surganya sehingga digambarkan 440 tidak ada, digambarkan kenikmatan begini dan begitu itu surganya surga khayalan yang semuanya sebetulnya ada di Indonesia surganya orang-orang Arab yang di sana gersang ada aliran sungai yang mengalir Buah-buahan Padahal gambaran yang ada di Indonesia Ini surganya Hanya sebatas kepada Benda dan dunia Begitupun dalam kerekat Ini tidak akan pernah sampai kepada Ma'rifat. Karena jelas Dari daun-daun yang dulu Dikatakan bahawa Awaludin Marifah Jadi Awal untuk mengenal din Allah Itu harus dari makrifat dulu Kita harus mengenal dulu Sifat-sifat Allah Kita harus mengenal dulu ilmu-ilmu Allah Setelah kita mengenal ilmu Allah Maka turunlah kepada hakikat Setelah kita mengenal hakikat Turun lagi menuju terekat Setelah mengenal terekat Turun menjadi sahabat karena hakikatnya ketika kita mengenal kekuasaan Allah, Arwad, awaluddin Ma'rifatulloh, itu kan benar ranahnya Ma'rifat hakikat terikat saringan, maka saringannya akan benar. Karena apa? Karena ia berawal dari Ma'rifatulloh dulu, ia mengenal Allah dari rasa dulu, dari jiwa. Kerasa Kehati Kepikiran Lalu Kegerak Keucapan Dan Sifat Asma Afan Tapi kalau dari Adun Kalau dari syariat dulu, Ini ujung-ujungnya Allah Bahkan Allah sendiri Itu disifatkan menjadi sifat-sifat manusia Allah sendiri disipatkan menjadi sifat-sifat manusia bahkan Allah sendiri dipaksa untuk ikut mengikuti cara berpikirnya bahkan Allah sendiri dipaksa untuk ikut mengikuti aturannya artinya Tuhan dipaksa untuk mengikuti kehendak nafsunya. itu cara ardung cara ardung dari bawah menuju langit, kata-katanya tinggi, bahkan banyak, tidak sedikit dari cara Ardun ini dari din yang Ardun ini orang yang mengaku dirinya suci, mengaku umbil mengaku hebat, mengaku orang yang paling benar mengaku diutus Tuhan, mengaku keturunan yang mulia, dan lain sebagainya ujung-ujungnya ngacot, ujung-ujungnya mengaku paling hebat, karena dari Ardu ini, dir Ardu menuju langit. Ujungnya cuma ngaku, ngaku ngaku. Tapi sifatnya masih suka ngomongin orang, masih suka ngejelekin orang, masih suka menghina, masih suka ngibul dan lain sebagainya. Ini Ardun Dari bawah menuju langit Langit, ngomongnya terlalu tinggi bah, Padahal Kalau ngomongnya terlalu tinggi nanti Kesabar pesawat tuh. Nah, kalau dari Samawad Karena kita ini memang makhluk spiritual Karena kita ini memang makhluk cahaya Yang diturunkan ke dunia Untuk menjadi Manusia Artinya Awaludin, ini benar Awaludin Ma'arifatawah Awal untuk mengenal Din itu adalah dengan mengenal dulu Makrifat, lalu Tahkekat, turun lagi ke Tarekat dan Syariat. Nah ini membumi, jadi dari langit turun ke bumi. Karena kekatnya kebenaran itu dari langit turun ke bumi, bukan dari bumi naik ke langit. Ingat. Hakikat kebenaran yang sejati itu dari langit turun ke bumi, bukan dari bumi naik ke langit. Jadi kaum ini dari langit turun ke bumi. Ketika dia berbicara sana, ini ujung-ujungnya adalah ingin mendirikan kelapa Islam seperti Nii, HTI dan lain-lain. Ujung-ujungnya hanyalah radikal, mengharapkan segala cara Membolehkan membunuh orang yang tidak seiman dengannya. Tapi ketika dia berawal dari samawa, ketika berawal dari ma'rifatullah, berawal dari rasa dulu, maka akan membentuk kesadaran diri. Bahkan ya sinul Quranil Hakim, Quran pun bukan kitab yang di luar dirinya yang dibaca. Karena kalau Quran itu kitab, ketika Wahyu nabi pertama dibacakan, itu ada yang namanya kitab. Tidak ada kitab tertulis. Nabi Muhammad tidak pernah membaca, bahkan tidak pernah menulis kitab. Al-Quran, kitab ditulis setelah nabi-nabinya wafat. Ingat, kitab ada setelah nabi wafat. Kitab yang dimiliki oleh para nabi adalah Kitab yang tersirat di dalam dadanya Di dalam dirinya Di dalam jiwanya Itulah kitab telas kata orang Jawa Kitab abadi Karena ia tersirat Inilah ayat Kauniyah, Ayat yang tersirat di dalam diri Ayat yang tersirat di alam Inilah kitab ma'riwa Di dalam dirinya Jadi ketika Yaaasin Yasin ini adalah Din, jiwa, yasin Walquran Quran hakim Ini adalah hukum Ketika dia memiliki kesadaran hukum Maka dia tidak dipaksa Tidak perlu diatur Untuk tidak boleh begini begitu. Dia akan memiliki kesadaran sendiri Oh ini tidak boleh Oh ini tidak boleh Bukan karena larangan Dan perintah Tapi karena kesadaran yang tumbuh dari dalam dirinya Karena dia telah mengenal dulu Tentang hakikat kesejatian dirinya Apa sih yang harus diciptakan? Untuk apa? Untuk ibadah hanya pada Allah Dan untuk menjadi saksi Untuk menjadi saksi Atas kebesaran Allah yang tak memintakannya Sehingga hukum-hukum yang terjadi Kepada dirinya Hanya untuk dirinya Diterapkan kepada dirinya tidak dipaksakan kepada orang lain agar orang lain mengikuti caranya Orang mengikuti dia karena dari ma'rifat menurut ke syariat dalam perbuatan contoh ahlak karimah Jadi orang tidak dipaksa untuk mengikuti dia Tapi dia mencontohkan ahlak yang baik sehingga orang tersentuh Karena lahirnya dari dalam, bukan dari pikiran kalau ini maka sifatnya memaksakan, mendiskriminasikan orang lain, menekan. Dan ketika penerapan hukum yang dilakukan dari Ardun, ini penerapan hukum yang disebut pemerkosaan, penaksaan, penjajahan. Hukum pun banyak dilanggar, karena hukum mereka ciptakan, mereka pula melanggarnya. Tapi ketika hukumnya itu datang dari hukum Allah, yaitu dari mengenal dulu diri, maka hukumnya adalah hukum kesadaran. Kalau pun saya misalnya berbuat dosa, itu karena dia sadar, merasa selalu disaksikan oleh Allah, karena dia makrifat, karena dia mengenal bahwa Allah malah melihat, maka dia tidak perlu diikat dengan hukum-hukum Islam. Karena di dalam dirinya sudah ada hukum Karena dia telah sadar bahwa dirinya senantiasa disaksikan oleh Allah Bahwa dirinya telah mengenal Allah Bahwa Allah selalu menyaksikannya Maka dengan Islam yang sama ini Dinus Sanawat Inilah Islam yang sejati, Yaitu Din sama Pak Kalau dinu Ardun Dari syarat, terekat, hakikat Kemarifat Dan itu pun tidak akan pernah mencapai Hakikat dan marifat Paling-paling di terekat Karena Startin awalnya Dari bawah ke atas Itu tidak akan sampai Paling sampai ke terekat Tapi kalau dari atas Dari marifat, dari mengenali Allah dari mengenali diri, maka dia akan membumi. Sifatnya akan rendah hati. Sifatnya low profile. Karena dia akan membumi. Dari lami, dari mengenal dulu kepada Allah. Karena di dalam ayatnya dijelaskan, manarofanam sahu fakodarofarobahu. Itulah caranya, yaitu dengan mengenali diri. Dengan mengenali siapa diri kita Siapa bahasa kita Bagaimana bahasa ibu kanun kita Bagaimana budaya kita Maka dia akan mengenali Allah Mengenali siapa rautnya Maka awali Islam Dari makrifat, hakikat, tarekat Dan syariat. inilah Islam yang samawat Tujuannya untuk menjadi manusia Membunyi untuk menjadi manusia Tapi kalau dari aduh, Dari tujuannya dari syariat Menuntung di syariat Ujung-ujungnya malah ngaku-ngaku Ambil orang suci Disembah-sembah Ingin dipuja Ingin dianggap hebat Ingin dianggap orang yang suci Ingin dianggap orang yang dekat dengan Allah Tapi kelakuannya arogan Ini adalah Orang-orang yang arogan Ngaku-ngaku Dan hukumnya pun Mengaksakan Ini adalah penjajahan Ini adalah budaya yang dibawa Ini adalah tradisi yang dibawa Islam itu Tidak ketika datang ke sini Para wali pun dulu Memakai pakaian-pakaian jawa Memakai adat-adat jawa Karena Islam itu Ada masuk dalam Ruang perlindungi tradisi dan kultur juga dalam bangsa apapun kerana Islam itu ku sejatihan diri bukan memaksakan suatu budaya dari Arab ingat bukan Arabisasi tapi Islamisasi tujuan kita Islam kepada Allahkah? atau tujuan kita Islam kepada agama? tujuan kita berserah diri kepada Allah kah? atau tujuan kita berserah diri kepada ambil-mubil yang dianggap suci? Dipuja, kurtus. Tujuan kita bukan kepada manusia Tapi hanya kepada Allah Tujuan kita bukan menjadi orang Arab Tujuan kita adalah menjadi Orang yang berserah diri kepada Allah Inna dina indaulahil islam Sesungguhnya jiwa yang diterima kembali kepada Allah Adalah berserah diri Dan inilah jalannya Awal din ma'rifatulah Awali lah mengenali Din dengan Makrifat. Itu saja yang bisa saya sampaikan saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.